Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah Sayyidina wa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na amin. Summa innal mu'mina kamil la yad'u shay'an mimma yuqarribuhu ila Allah kana lahu fi tarkihi alf utrin hatta ya'lam anna tarkahu ahabbu ila min fi'lihi. Wa laqad lama yattafiq Waldarikah ta'hammalakum malumin ahli Allah fi fi lima juta ribu hukum irallah umuran tak disu anhamlih di balu rawasi. Wa amma man daufa imano, wa kala yakino, wa kasyurat ma'rifatulillah, فلا يؤويلو. فلا يؤويلو في ترك مفترده الله عليه إلا على سكوت الحرج. Walikullin darajat mima amilu wa yafiya hum amalhum wahum la ila akhirima qala radiyallahu anhu wa arda bismillah walhamdulillah was salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la wa la hawla ثم ان المؤمن قال الله عنه هنا فعنا به في البدايه امين ثم ان المؤمن الكامل kemudian sesungguhnya orang mu'min yang sempurna itu la yada'u syai'an mimma yugarribu ila Allah tidaklah meninggalkan sesuatu pun daripada apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah وإن كان له في ترك ألف عذر sekalipun ia memiliki di dalam meninggalkan amal tadi itu seribu uzur hatta sehingga ya'lam ma ia mengetahui dan meyakini anna tarkahu ahabbu ilallah min fi'li sesungguhnya Meninggalkannya dia daripada perbuatan itu Lebih dicintai di sisi Allah Daripada mengerjakannya Dan ini sedikit sekali terjadi Dan ini sedikit sekali terjadi iman itu ada tingkatan karena itu orang yang beriman ada dinyatakan al-mu'min al-kamil orang yang imannya sempurna ada yang imannya kurang sempurna bukan iman yang sempurna itu rukun imannya bertambah yang asalnya enam menjadi tujuh atau delapan tetapi kesempurnaan imannya yang bertambah ciri-ciri orang yang imannya sempurna diantaranya ia tidak meninggalkan urusan amalan yang ia yang amalan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Sekalipun dia punya udur untuk meninggalkan, tapi dia tidak mau meninggalkannya. Secara syariat, mungkin dia boleh melakukan. Diizinkan untuk melakukan, tapi dia tetap memilih amalan yang terbaik. Contoh, ini contoh, sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh dilakukan sambil duduk sekalipun mampu berdiri. Dia orang tua, pantaslah kalau dia itu sholat dengan duduk misal. Tapi dia tidak mau sholatnya tetap berdiri. Itulah kesempurnaan iman. Dia buta. Dia sholat di rumah pantas, tapi dia tetap sholatnya di masjid. Bahkan dia tadi itu berjalan bertata-tateh dengan tongkatnya pergi ke masjid. Itulah kesempurnaan eh? iman. Artinya, orang mukmin itu bukan kalau ada alasan meninggalkan, kemudian gampang meninggalkan. Tapi dia berusaha keras, baru kalau tidak mampu, dia tidak melakukannya atau meninggalkannya. Itungannya begini, Allah lebih senang aku tidak melakukan. Daripada aku melakukan. Nih gambarannya. Kalau saya pergi ke masjid Saat ini Saya lagi sakit Yang sangat sakit Aku mungkin bisa mati Mungkin Kalau aku paksakan diri ke masjid Nanti kalau aku mati di tengah jalan Padahal aku merasa sangat sakit Sekarang ini Berarti Allah lebih Cinta Lebih senang kepada aku melakukan sholat itu ada di rumah untuk aku menjaga kesehatanku dan aku bisa nanti istiqomah setelah sehat pergi ke masjid Ah, pertimbangan demikian ini itu udah mentok udah maksimal udah terakhir bukan langsung di awal anak gak kuat pergi ke masjid kenapa? pusing tapi nonton sepak bola kuat tidur kuat. Tidak demikian orang mukmin yang beriman. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasyba'ul mu'min min khairin yatlubuhu hatta yakuna muntahahu al-jannah." Tidak menjadi kenyang tidak menjadi puas orang yang beriman dari kebaikan yang selalu ia cari. Sehingga puncaknya dia masuk surga Allah. Sebelum ada di surga, artinya sebelum ada jaminan dia masuk surga, Orang mukmin itu selalu lapar daripada amal kebaikan. Orang mukmin itu selalu haus daripada perbuatan keba, kebajikan. Saya teruskan saja dulu. Walidhalik, <tutuh> karena itulah, tahammalalkum malumin ahlillah, benar-benar menanggung, siap memikul, siap melaksanakan orang-orang yang sempurna daripada ahlullah para ulia Allah fi fi'li ma yujarribuhum ilallah di dalam mengerjakan amal perbuatan yang mendekatkan mereka kepada Allah Umuran perkara-perkara ta'jizu an hamlihal yang tidak mampu mungkin melakukannya Gunung-gunung yang kokoh Gunung-gunung yang kuat Kalau kita lihat Bagaimana orang-orang yang Dekat kepada Allah itu Bersemangat ibadahnya Secara logika, secara akal Ini tidak mungkin akan mampu Tetapi Mereka bisa melakukannya Kenapa? Karena semangatnya yang tinggi. Sampai di antara mereka ada yang setiap hari, setiap malam, wiridnya, sholat sunnah, seribu rakaat, Menghatamkan Quran setiap hari, ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Terus gimana tidurnya? Inilah, jangan diukur dengan diri kamu menikmati tidur, tapi mereka menikmati bacaan Quran sampai lupa tidur. Kalau kamu menikmati tidur sampai lupa sholat Paham ya? Jangan diukur Kenapa? Kesempurnaan iman Orang itu kalau udah semangat Kadang-kadang dia mempunyai kemampuan lebih Daripada kemampuan orang biasa Nih, tak kasih contoh Kalau kamu lari, lompat Lompatan kamu tadi itu adalah sebatas kemampuan kamu. Tapi kalau kamu dikejar oleh singa, wah kadang-kadang lompat dengan lompatan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena semangatnya lebih tinggi. Paham nih ya? Larinya semakin kenceng. Kenapa? Singa ada di belakang kita. Begitulah mereka tadi itu, mesinnya mesin jet. Kalau kita mesin becak. Karena itu jangan disamakan. Yang mempunyai mesin jet. Yang naik dengan mesin jet. Dengan orang yang punya. Yang dengan mesin becak. Jangan dikiaskan kita dengan mereka. Mereka orang pilihan Allah. Allah memberikan kemampuan yang lebih daripada Kita karena semangat ibadahnya yang sangat ting tinggi. Kalau kita sholat. Kita membaca Al-Quran satu juz udah terasa lama. Terbukti kalau sholat taraweh, kalau udah sholatnya lama semakin merosot yang hadir sholat taraweh. Justru cari yang lebih cepat adalah yang paling digemari. Tapi mereka tidak. Dia senang yang lemah. Kenapa kesempurnaan iman, saudara? Sampai diantara mereka sholat cuma dua rakaat. Rakaat pertama setelah surat al-fatihah 15 juz. Rakaat kedua setelah al-fatihah 15 juz. Dua rakaat haram al-qur'an. -Qur, Al Woah, kok kuat? Itulah iman yang sempurna, saudara. Permasalahnya ibadah itu bukan dengan fisik. Ibadah itu berkaitan dengan iman. Ada orang yang kuat badannya. Pergi ke masjid, cuma 10 meter, kakinya tidak mampu. Sholat berjamaah, cuma 10 menit, kakinya tidak mampu. Tapi kalau kejer bola, setengah jam, kakinya mampu. Apa yang bisa membuat orang itu mampu bermain? Sepak bola, ini ada tamu dari Malaysia Kalau Malaysia menyatakan bola sepak Bukan sepak bola Apa yang membuat mereka mampu melakukan itu? Itu kekuatan fisik Tapi kenapa tidak bisa mampu pergi ke masjid dan sholat berjamaah? Itu kekuatan iman yang kurang Imannya lemah, fisiknya ku? kuat Sebagian mereka kurus badannya Tapi istiqomah sholat di masjid kuat kalau sholat Kuat kalau baca Quran Kenapa? Kekuatan imannya lebih, sekalipun kekuatan fisiknya ku kurang. Ibadah kepada Allah bergantung dengan fi, dengan i. iman. Wa kum imani fi mazidii wa fi safa ilgal bidah tajdidii bikaat salati wat taati wat arki mali nafsimin syahwati. Jadilah kamu orang yang selalu memperbaharui iman meningkatkan kesempurnaan iman dengan apa? memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak ta taat dan meninggalkan daripada segala bujukan nafsu, perbuatan-perbuatan rayuan setan. Karena kalau nafsu bercampur dengan perbuatan setan, ya aplos jadi satu, maka akan menghasilkan hati yang kaku. Hati yang kaku ini diceritain neraka enggak takut, diceritain surga enggak kepingin, diceritain Nabi Muhammad enggak tertarik. Akhirnya tidak bisa tertembus dengan nasihat, dengan ayat Quran dan hadis. Hati inilah wa inna ab'ada gulu bin nasi min rabbinar rahimi galbun gasi sesungguhnya yang paling jauh dari rahmat Allah yaitu orang yang memiliki hati yang kaku tadi itu. Baik وَأَمَّا مَنْ ضَعُفَ إِمَانُهُ وَقَلَّ يَقِينُهُ Adapun orang yang lemah imannya, وَقَلَّ يَقِينُهُ Dan sedikit keyakinannya, وَقَسُرَتْ مَعْرِفَةُ billah Dan dikit ma'rifahnya kepada Allah, فَلَا يُعَوِّلْ فِي تَرْكِ مَفْتَرَةُ اللَّهِ Maka dia tidak peduli dengan apa yang telah ia tinggalkan daripada yang Allah wajibkan baginya. Ilah ala sugutil haraj kecuali hanya sekedar untuk menggugurkan dosa. Ada orang solat itu menikmati, ada orang solat yang penting solat yang penting tak dosa. Paham ni ya? Solat cepat dia solat. Buh, sama allah, muhammadah, Allah akbar. Yang penting aku solat sehingga aku tidak dosa. Yang penting, gitu aja. Tapi kalau mereka bukan hanya sekedar salat. Salat adalah sesuatu yang paling penting. Dia salat dengan khusyuk, salat dengan tadabbur, memikirkan arti, merenungi arti bacaan tadi itu. Inilah kesempurnaan iman. Nah, ada orang sekedar tidur, yang penting saya bisa tidur, tidur. Subhanallah, hatta di atas bambu tidur, di atas becak tidur. Yang penting saya tidur, yang penting saya makan, yang penting saya berpakaian, sekedar, sekedar semuanya. Tapi kalau baca Quran, jangan sekedar. Saya harus menikmati bacaannya. Kalau sholat, saya harus menikmati sholat dari itu. Kalau belajar, saya harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lihat nih, ya? ada kebalikannya. Sholat sekedar, baca Quran sekedar, makan serius harus bagus, tidur uh oh, ruangan tidurnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang WC-nya lebih leks daripada tempat sholatnya. Bukan sekedar, tapi menikmati. Lebih menikmati dia di ruang WC-nya, di ruang toiletnya, dari kalau bahasa Malaysia ditandas daripada ada di tempat sholat. Nah, karena itu, berhati-hatilah, kita menjadi golongan orang-orang yang rendah, walikulin, Darajatum mimma amilu Wali wafiyahum a'maluhum Wahum la yudlamun Wali kullin Dan pada setiap manusia Darajatum mimma amilu Akan mendapatkan derajat Sesuai dengan apa yang ia perbuat Daripada amal perbuatannya Dari amal-amalnya dia Wali wafiyahum a'maluhum Wahum la yudlamun Dan Allah akan balas mereka sesuai dengan amal-amal mereka dan mereka tidak dizalimi oleh Allah. Ada dua di sini, antara orang mukmin dan orang kafir, dikullin darajatan mimma amilu. Orang yang mukmin maka di derajat yang tinggi ada di surga Allah. Orang yang kafir di derajat yang rendah ada di neraka Allah. Wa likullin darajatin mimma amilu. Wali wafiyahum amalum, bohong fihal ayudlamun. Allah akan membalas sesuai dengan amal mereka. Yang mukmin diberi kenikmatan oleh Allah, yang kafir akan mendapatkan siksa oleh Allah. Dan mereka tidak terbolimi. Artinya, tidaklah orang mukmin dikurangi pahalanya, tidaklah juga orang kafir ditambahi siksaannya. Setimpal, sesuai bahkan bisa lebih loh kok siksanya kok begitu pedih orang kafir ya setimpal karena kesalahannya sama Allah saya mau tanya kalau anda meludahi orang itu kesalahan kecil kan sebetulnya tapi kalau meludahi presiden meludahi jenderal uh kesalahan besar itu lah kalau kamu misalnya menuduh saudara kamu, kamu itu punya anak di luar nikah. Kamu telah selingkuh punya anak. Gimana? Wah itu perbuatan besar. Itu tuduhan yang sangat mencemarkan. Kalau presiden, jenderal, jenderal itu punya anak di luar nikah. Wah tambah marah, tambah tinggi. Gimana kalau Allah dinyatakan punya anak? bukankah itu adalah tuduhan yang sangat hebat Tuhan dikatakan punya anak. Selingkuh Tuhannya. Oh itu itu adalah tuduhan yang sangat hebat karena itu pantas kalau disiksa dengan yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likullin darajatum mimma amilu. Kalau Anda orang yang jujur itu do bohong kamu. Ada surat-surat yang membuktikan, ini lo buktinya, saya ini utusan presiden. Bohong kamu. Uh, ini kesalahan besar. Kenapa? Karena membohongkan dia, mendustakan dia sama dengan mendustakan utusannya persi presiden. Kamu bisa dipenjara, kamu bisa dituntut. Datang Nabi Muhammad membawa bukti, nih aku utusan Allah ini Al-Qur'an ini wahyu Allah bohong itu Muhammad karena itu orang yang membohongkan Nabi Muhammad mendustakan Nabi Muhammad itu mendustakan Rabbul Alamin pantas kalau dia itu disiksa yang berat karena dia adalah menuduh Tuhannya pembohong dengan mengutus Nabi Muhammad karena itu setimpal kalau orang-orang kafir masuk neraka disiksa dengan yang berat tadi itu karena kesalahannya kepada yang maha besar. Kembali kepada pembahasan orang yang mukmin itu semangat ibadahnya adalah sangat tinggi. Ah di kita harus memperkuat iman kita sehingga kita menjadi orang mukmin yang apa yang, yang kuat kata Nabi al-mukminul gawi khairum Waahabu ilallah min almu'min alzaiif, wafi kullin khair. Orang mukmin yang kuat, bukan orang mukmin yang kuat itu yang angkat barbel yang lebih kuat atau yang tinjunya yang lebih hebat. Tapi orang mukmin yang kuat itu adalah yang kuat dalam kesempurnaan imannya, ibadahnya dia semangat kuat, baca Qurannya kuat. Taatnya kuat, kuat tidak terpengaruh melakukan maksiat. Itu lebih Allah cintai, lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang doif, yang lemah. Lemah kalau ibadah, kalau sholat malas, kalau baca Quran malas, kalau main-main semangat. Tapi semenjak jadi orang yang beriman, dia masih menjadi orang yang beruntung. Karena dia akan insya Allah menjadi calon penghuni surga. Oh, karena itu modal iman ada, tinggal diperkuat aja. Eh? Tinggal diperkuat aja. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ehres alama yan fauk was ta'in billah walatajiz. Semangatlah kamu untuk mencari apa yang berikan manfaat kepada kamu. Semangat untuk mengambil yang manfaat. yang manfaat." kalau kamu tadi itu punya duit, nih, ada saudara-saudara kita, yang mereka perlu bantuan kita, karena ada gunung meletus, karena ada gempa, karena ada banjir, eh, res, alamayan fauk, itu akan berikan manfaat kepada kamu, artinya, menghasilkan pahala bagi kamu, yang semangat untuk membantu, nih, yang punya ilmu, banyak orang-orang Islam tidak kenal wudhu. Banyak orang-orang Islam tidak kenal sholat. Wah yang semangat. Ayo semangat. Akan memberikan manfaat kepada kamu jika kamu mengajari orang yang tidak sholat sampai sholat. Orang yang tidak benar wudhunya sampai sah wudhunya. Orang yang tidak bisa membaca quran sampai membaca quran dan ahli membaca quran Eh ris ala mayan fa'ub. Alhasil segala sesuatu jadilah orang yang bersemangat untuk mencari yang memberikan manfaat kepada kamu. Wasta'in billah dan tetap meminta bantuan kepada Allah. Jangan putus asa wah saya enggak mungkin bisa, saya enggak mungkin mampu, saya enggak mungkin, saya enggak mungkin. Jangan. Tetap berjalan dan minta permohonan kepada Allah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Jangan kamu jadi orang lemah. Tunjukkan kemampuan kamu maka di situ akan datang kemampuan daripada Rabbul Alamin, akan datang bantuan daripada Rabbul Alamin. Nah, jangan kita menjadi orang yang loyo. Orang di luar Islam begitu semangatnya untuk menampilkan dirinya bagaimana menjadi orang yang manfaat, orang Islam merasa, saya enggak mampu. Mampu kenapa enggak? Bergerak. Ketika kamu bergerak, maka di situ akan datang bantuan Allah. Nih. Ini karton ini, kertas. Ini kertas atau kartan? Ini karton ini. Kalau kita gerakkan menghasilkan ah angin, ada memberikan manfaat. Ini karton digerakkan saja memberikan manfaat. Iman yang Allah berikan kepada kamu, coba kamu gerakkan. Kamu gunakan untuk ibadah, kamu gunakan untuk manfaat, maka benar-benar akan menghasilkan hal yang sangat bermanfaat kepada umat. Kita aja nggak mau menggunakannya, kita aja tidak mau melakukannya, kita pendam yang semangat untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya, maka kamu akan menjadi orang nafik nanti di hari kiamat akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Orang apa sih kita ini? Kita ini umat Islam, saudara. Sudah dikomplikin Nabi itu meninggalkan kita dengan ajaran yang sempurna. Ada air, ada kopi, ada gula. Tinggal apa? Tinggal kamu udep, nah, tinggal kamu larutkan. Tinggalkah kamu larutkan? Di situ kamu akan merasakan nikmatnya kopi. Udah disediakan, ada Al-Quran, ada hadis, ada salafus soleh, bimbingan-bimbingan mereka, ada semuanya. Tinggal kamu melakukan itu. Bagaimana ajaran Quran, bagaimana ajaran Nabi, bagaimana bimbingan salafus soleh, maka kamu akan bisa merasakan nikmatnya ajaran itu. Tinggal kamu melakukan. Tapi kalau gak kamu udut, Kok rasanya pahit ya? Diuduk. Tinggal kamu lakukan. Gimana ya? Ajaran Nabi yang sempurna. Solat itu gimana ya? Menurut ajaran Nabi, bagaimana bimbingan orang-orang yang soleh melakukan solat tadi itu? Kamu lakukan bersama-sama. Maka kamu akan bisa menikmati solat. Begitu juga Al bacaan Al-Quran. Begitu juga ektikaf. Begitu juga dikir. Dan lain-lainnya. Karena itu ah tinggal kita yang mengelola dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hujbatun naru bisyahawat wa hujibatun jannatu bil makari surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu tidak disenangi oleh naf nafsu neraka itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang disenangi oleh naf nafsu di tubuh kita ada musuh yang jahat, yaitu nafsu. Nah, di sini kita harus betul-betul berhati-hati, jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita. Siang hari kamu puasa, ada makanan yang lezat. Nafsu ngajak makan, kamu lapar. Di sini kamu harus lebih mengedepankan iman. Loh, Allah melarang aku makan. Aku tinggalkan makanan Wah, kamu berarti mengalahkan nafsu kamu Amin ya Di muka kamu ada perempuan yang cantik Lihat itu Nikmat Kata nafsu Kamu mengingat Iman kamu mengingatkan Jangan, itu bukan mahram kamu Itu tidak halal bagi kamu Kamu pejamkan mata kamu Kamu mengalahkan nafsu kamu Tetapi jika kamu Menuruti nafsu kamu Maka disitulah Jalan ke neraka. Neraka itu diitari oleh kesenangan-kesenangan nafsu. Surga itu diitari dengan yang tidak disenangi oleh nafsu. Tugasnya kamu kalau ingin masuk surga, kalahkan nafsu kamu. Sekalipun tidak mencenang nafsu kamu. Tapi untuk kamu mendapatkan surga Allah Subhanahu SWT. Kita lihat bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ah, ha? ini kurang berapa menit nih? Kurang tiga menit. Baik. Satu sahabat datang kepada Nabi waktu peperangan Uhud. Di semangat nih ya, semangat. Satu orang datang kepada Nabi. Dia tanya, "Ara'aita in qutiltu ayna ana?" Ya Rasul, bagaimana pendapatmu? Kalau aku mati ini dalam peperangan ini, di mana aku? Kata Nabi di Surga. Ini orang lagi menikmati makan kurma. Surga, iya. Surga apa? Surga tempat yang paling nikmat. Di situ luar biasa itu Surga, ya. Langsung dia taruh kurmanya daripada menikmati kurma. Lebih enak cepat-cepat aja nikmat masuk surga. Wah uh, langsung perang mati. Gugur mati syahid. Ditinggalkan kenikmatan makan kurma untuk menikmati masuk surga. Kira-kira kamu kalau lihat sepak bola, kamu tinggalkan hayya ala sholat cetek. Langsung sholat untuk menikmati masuk surga atau kita nikmati itu sepak bolanya dulu. Iman saudara Hah? Iman yang membedakan itu semuanya Daripada kita semuanya Wah kalau kita ceritakan Akan panjang lebar Yang jelas tugas kita Modal udah Allah kasih iman pada diri kamu Tinggallah sekarang kamu Memperkuat iman kamu Sehingga kamu akan menikmati Ajaran Allah Ajaran Rasulullah Mudah-mudahan bubar dari majlis ini Ada semangat untuk ibadah dalam diri kita dan ada takut untuk mengerjakan maksiat kepada Allah. Dan mudah-mudahan insyaAllah kualitas dan mutu iman ibadah kita akan semakin meningkat. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Bagi yang meninggal dunia, semoga Allah menerima segala amal kebaikannya. Bagi yang sakit khususnya, umi saya yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Bagi yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. al fatihah